Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Bupati Sleman Bapak Dokter Andesri Purnomo MSI Yang saya hormati Imam Masjid Jami' Sleman Mbah Mansur Dan yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh Perangkat pemerintahan yang ada di sini Dan kepada semua ustad-ustad Serta yang hadir di sini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Jalla Jalalu Segala puja Hanya hak sang pencipta Dan dalam setiap solat kita Kita pun mengikrarkan hal itu kita mengatakan Alhamdulillahi rabbil alami Namun kadangkala manusia Ada keinginan untuk dipuji Ada nafsu Untuk disanjung Pada hakikatnya semua kebaikan yang ada pada diri kita Baik yang lahir Ataupun yang batin itu berasal dari Allah Jalla jalaluh Maka udah jelas. <laughs> iya, kalau enggak jelas dipotong aja ustaznya. Soalnya eman-eman ustaznya ngomong enggak dengar nanti. Memang kadang kala menggaung suaranya. Tapi innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Masih belum enak. Udah enak jemaah suaranya? Sudah belum? Ada yang belum di sana katanya. Kayaknya pindah ke yang kanan, yang kanan lebih enak katanya sudah situ. Ya kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Kita bisa kumpul di tempat ini juga karena Allah jalla jalaluh. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Untuk semua problematika yang kita hadapi, untuk semua permasalahan yang mencegat perjalanan hidup kita, hanya kepada Allah dan kita pun mengikrarkan hal itu dalam sholat kita. 17 kali paling sedikit kita mengatakan iya karena wa iya karena Ya Allah, kami ini hambaMu ya Allah. Kami hanya mengabdi kepadamu Ya Allah Engkau tempat mengabdi Dan hanya kepadamu Kita minta pertolongan Kita meminta bantuan Dan kita Juga memohon kepada Allah Ampunan Yang insya Allah Kita ini diciptakan Memang seperti ini Khattah Suka berbuat dosa. Ada yang dari tadi pagi sampai sekarang tak berbuat dosa. Ada yang enggak ada. Yang jadi masalah kadang-kala -kadang kita tidak tahu bahawa yang kita lakukan dosa. Kita merasa aman-aman, enggak ada se. Anak sudah seminggu enggak berbuat dosa. Masya Allah, Itu kan. Rasul ajak istighfarnya tiap hari satu majlis miata marra. Seratus kali beliau istighfar padahal dosanya sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan jiwa kita yang kadang-kala membisikkan ke telinga kita, kemudian terdengar di hati kita. Bisikan-bisikan buruk Bisikan-bisikan jahat Agar kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar Kadangkala kita melihat seseorang berbuat dosa Padahal kelihatannya orang baik nih Kok bisa dia melakukan kriminal seperti itu? Tuh Kadangkala jiwa kita membisikkan hal-hal yang buruk Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatan kita. Amal-amal kita yang kita lakukan mungkin 10 tahun yang lalu. Itu ada dampaknya dalam kehidupan kita. Dan kita berlindung kepada Allah. Banyak orang tabrakan umpamanya. Yang dia salahkan supirnya. Itu supir berapa tahun di sana? 10 tahun gak nabrak. Kok hari ini nabrak dia? Coba mungkin ada dosa-dosa kita. Dan saya yakin supir itu enggak mau nabrak, enggak mau lah. Dia harus gantiin, dia dimarahin, mana mau dia. Tapi kadangkala ada dampak buruk perbuatan dosa kita. Mayyahdillah fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah jalla Jalaluh. yang dibimbing dalam kehidupan ini oleh Sang Pencipta. Oleh Al-Hadi Yang berhak memberikan petunjuk Maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia Enggak ada Walaupun sejuta Sejuta syetan Bersama dua juta preman Datang untuk menyesatkan orang ini Apabila sang pencipta sudah menentukan Hidayah buat dia enggak bakalan Dia menceng Tapi sebaliknya wa man yudlil fala siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini maka tiada satu pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia ustaz tidak datangkan ustaz nih anak-anak ini -anak tolong dikasih nasihat ustaz hanya bisa kasih nasihat hanya bisa ngomong menyampaikan siapa yang memberikan hidayah Allah jalla jalaluhu Ganti ustadz, ganti ustadz, seribu ustadz sudah datang, tapi tetap dia tidak beranjak dari kesesatannya. Memang yang bisa memberikan hidayah itu sang pencipta. Maka dalam setiap solat kita juga mengatakan, eh dinasirat mustaqim. Ya Allah, minta ya Allah bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apalagi di masa yang banyak fitnah dan kekacauan sekarang ini. Kita lebih memerlukan lagi bimbingan dari Allah Kalau Allah tidak membimbing kita Habis kita Maka tak kalah kita mengatakan Ihdinas siratal mustaqim Diresapi hati itu Karena kita memang memerlukan hidayah Wa ashadu an <tutun> la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersaksi bahasanya tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas untuk mendapatkan pengabdian dari kita, untuk mendengarkan permohonan doa doa kita kecuali Sang Pencipta. Dia Esa Ahad. Kita tahu kulhu Allahu Ahad. Apal semuanya? Tapi ternyata ada yang kalau punya masalah tidak meminta kepada Allah Jalalud. Kenapa? Allahu Akhath. Allah itu esa. Allah yang menciptakan semuanya. Kalau kau ada masalah, kenapa kau enggak minta? Ya Allah. Kalau tadi Pak Bupati nyebutkan ayat wa idha saalaqa ibadi anni fa inni qariib Allah. Yang berada di atas sana itu dekat dengan kita. Jangan pembicaraan kita, jangan yang terbesit di hati kita. Allah tahu. Wahdahu ulah syarikalah. Dia esa, dia satu tiada sekutu begitu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad nggak ada yang sholawat nih. Kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan pelit-pelit cuma belum dimintain duitnya orang kalau sudah solawat pelit ada kotak amal insyaallah lewat tuh kotak amal Allahumma shalli sallim ala Muhammad pura-pura enggak kelihatan sama kotak amal tuh kalau sama solawat aja pelit enggak keluar duit enggak keluar duit bawa apa enggak kalau diminta duitnya pantaslah pelit gitu kan. cuma diminta sallallahu alaihi wasallam minta itu aja dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan selawat kita karena sang pencipta sudah berselawat buat dia Allah jalla jalaluhu mengatakan Inna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya tuh bersolawat buat Nabi Allah yang menciptakan langit tujuh lapis Yang menciptakan surga dan neraka Yang menciptakan isi dunia ini Menciptakan kita Keluarga kita, anak kita, semua yang ada Itu bersolawat buat Rasulullah SAW Bersolawat Dan malaikat-malaikat Allah Yang tidak pernah berbuat dosa Tidak pernah mereka yang jumlah mereka tak terhingga. Yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, At-Tisamma, Wahukalah anta ilpo. Langit itu merintih, merintih langit itu, dan pantas dia merintih. Mamin mau dii arbai asabe. Tidak ada satu ruang yang luasnya empat jari ini. Ilah wa malaikun rakiun auzajit. Kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud, tu malaikat-malaikat Allah di situ ada baitul ma'mur yang kata Rasulullah SAW tiap hari dimasukin 70 ribu malaikat dan mereka kalau keluar enggak pernah balik lagi. Baru terus yang masuk ke sana. Yusulunakalad Nabi. Mereka bersolawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan tuh cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman, enggak beriman silahkan tuh main HP-nya. Boleh. Karena yang dipanggil cuma yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu." Kalau dengar itu kalau antum merasa beriman tinggalkan semuanya. Ana termasuk enggak yang dipanggil Kalau termasuk antum dengarkan Kalau enggak termasuk fadol Banyak tempat di muka bumi ini Tapi tetap di bumi Allah Jalla, -Jalla. Ya ayuhal amanu Wahai orang-orang yang beriman Sallu alaihi wa taslima. tasliman Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian dan bersalamlah buat rasul Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim Wazid wa zid wa ala abdika wa habibina Muhammad wa ala wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani l semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk ummul mukminin Khadijah untuk Aisyah untuk Hafsah untuk Juwairiyah, untuk Zainab, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah dan juga untuk keturunan beliau serta sahabat-sahabat Rasul sallallahu yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anil jami. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah itu mungkin yang di sebelah kiri bisa ke sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini masih masih kosong gitu supaya dikasih jalanlah. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Sepertinya Indah banget. Kalau bahasa Jawanya mungkin enak tenan, enak tenan. Atau kalau di restoran itu tulisannya mak maknyus gitu ya. Pokoknya gambaran punya rumah yang surga ya Allah. Gimana nikmatnya baiti janati ribut di luar rumah, ngelihat rumahnya dari jauh ya Allah. Ada yang ribut di luar. Ngelihat rumahnya. Balik lagi. Susah dia. Karena rumahnya bukan surga. Neroko. Kalau antum kepingin. Punya rumah. Yang seperti surga. Seperti surga. ya. Karena. Kalau kita mau masuk surga. Harus mati dulu. Kita kan mau di dunia ini. Punya rumah. Terus. Kalau kita ingin punya rumah seperti surga, gimana caranya tuh? Kira-kira di sini ada nggak yang kontraktor gitu, jualan rumah seperti surga? Insya Allah, iming-imingnya itu cuma iming-imingnya. Orang-orang yang jual rumah itu, wah rumahnya lokasinya strategis, kemana-mana. Nyaman Tapi dia tidak pernah tahu Apakah rumah itu bakal jadi surga atau neraka Gak tahu Kalau tanya mas saya kepingin Rumah yang kayak di surga Dia ngomong Waduh Kalau itu saya sendiri rumahnya belum mas Apalagi mau bikin rumah buat sampean Orang kalau kepingin rumah yang seperti surga Biasanya tuh akan cari lokasi dia Macam-macam Dia akan lihat harganya Harga rumahnya kalau harganya cocok dibeli. Ada orang memilih rumah itu karena bangunannya. Dilihat dari luar, masya Allah, ya kayaknya anak cocok di sini. Melihat lokasinya, oh dekat sama restoran, dekat sama apa macem-macem, dekat dengan tempat kerjanya. Dia melihat kepada Tuhan. Kemudian ada orang juga yang melihat kepada tetangganya. Tonggoni api. Orang tidak. Kalau tonggonya api, masya Allah. penting itu memang. Kalau antum nggak pengin punya rumah yang seperti sih dilihat tetangganya. Kemudian ada orang yang tidak melihat kepada tetangga, tidak melihat kepada letaknya yang strategis. Dia nggak ngeliat. Dia tidak melihat kepada bentuk bangunannya yang sangat indah dilihat di luar. Karena menurut dia nih Kalau sekedar bentuk bangunan yang bagus Itu yang menikmati siapa? Orang yang lewat Orang yang lewat Ana mau tinggal di dalam sana gitu kan Gak butuh yang luarnya Bagus Karena biasanya kalau rumah yang luarnya bagus tuh Sering disantroni maling Kalau enggak perampok Karena kelihatan, oh, ini kayaknya banyak fulusnya ini seperti itu. Tapi orang nggak mikir seperti itu. Anak mau cari rumah yang dalamnya bagus, karena anak yang mau tinggal di dalam sana, anak yang bakal tidur di sana, berjam-jam di sana, luar mungkin keluar rumah 5 menit, 10 menit, terus ke dalam lagi. Maka dia berpikir mencari rumah yang dalamnya bagus. Begitulah jemaah yang ingin. Rumahnya menjadi surganya harus memikirkan. Melihat mananya? Maka sebelum memilih nih, karena urusannya baiti jannati ini, urusannya rumah tanggaku surgaku. Walaupun rumahnya dari gedek. Sama gedek itu. Apa? Ya gedek itu yang rumahnya dari bambu gitu kan. Lantainya dari tanah. Tapi Ana Ustadz setiap masuk rumah itu Tentrem hati Ana Ustadz Surga tuh. Rumahnya indah Keramik, marmer Setiap masuk rumah Kepingin keluar Gak nyaman tuh. Maka sekarang bagaimana kita memilih Yang sudah nikah Alhamdulillah disyukurin tuh. Pilihannya disyukurin Enggak perlu ngomong, ya Allah, Zat, ternyata salah milih anak. Ya sudah, itu pilihan ente. Yang ibu-ibu juga Ustaz menyesal anak menikah dengan suami anak. Ada enggak ibu-ibu yang kayak gitu? Insyaallah ada lah, sedikit, sedikit. Tapi bapak-bapak insyaallah semuanya rumahnya surganya kusam semua aja. Tuh. Iya, yang sudah menikah bisa diperbaiki. Tapi kita mau bicara sekarang sebelum memilih tuh, Sebelum menikah Sebelum mempersuntingkan seorang permaisuri ke dalam istananya Walaupun dari kubuk Dari tanah umpamanya Harus mikir Antum memilih dari mananya Rasulullah SAW dalam hadith Rewaid Bukhari dan Muslim mengatakan Tungkahul mar'ah li arba' Saya mau ngomong sama bapak-bapak dulu Sama ibu-ibu juga Yang punya anak Perempuan Tungkahulmar Ali Arba. Perempuan itu dinikahin biasanya ni karena empat hal. Yang pertama lijamalihah, cuantik, ayu. Inti kenapa senang sama fulan oh Allah Tuh kembang desa. Gak ada perempuan secantik dia. Ada orang yang berusaha mengejar-ngejar seorang wanita karena kecantikannya. Yang kedua kata Rasul Soselam lima liha fulus. Eh inti kenapa nikah sama Fulana, Ustadz dia walaupun janda tapi kaya. Ya ada orang-orang milih nikah istilahnya rondo teles gitukan banyak ditinggalin harta sama suaminya banyak ah itu kadang-kadang orang nggak ngelihat ke cantik memang zat istri ana ini lebih tua dari ana tapi akhirnya itu zat ana kan sudah bertahun-tahun susah hidup zat paling nggak bisa nebeng gitu kan iya ada yang seperti itu yang ketiga lihasa biha masya allah pada ngelihat ada Kapal disini mah Iyalah hiburan itu itu selingan ya. Nah yang ketiga Apa yang ketiga Hasapnya Karena faktor keturunannya Darah biru Kayaknya di Jogja ini banyak yang darah biru Biasanya orang kalau kena antem itu Darahnya biru gitu kan Gak ada manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Darahnya merah, tapi mungkin ada orang-orang yang mau cari yang darahnya biru, seperti orang cari ayam yang darahnya hitam gitu kan, ayam cemani lah, mungkin seperti itu, ada bapak-bapak pemuda-pemuda yang mau nikah dia ngeliat kepada darahnya, periksa dulu darahnya, dilihat nih keturunannya iki anaknya bupati anaknya gubernur, waduh, ini anaknya raja, masya Allah, kalau paling dekat anaknya kepala desa, gitu kan, nih anaknya kepala desa, pokoknya yang nasab itu keturunannya, secara nasab ada orang yang nasab keturunannya baik memang, ada yang nasabnya mungkin memang keturunan ini pada nggak benar, ada orang yang melihat ke sana, yang keempat seorang menikah itu karena Lidiniha Karena agamanya Kalau tadi Kecantikan itu luarnya rumah Hasap itu juga belum di dalam Masih luarnya Kemudian kaya ialah Bisa dilihat gitu Berbagai macam Perabotan mobil yang macam-macam di depan rumahnya. Dalamnya Rasulullah SAW mengatakan Yang keempat lidiniha Karena faktor agamanya Fadfar bidatidin dari batyada. Kalau entin, kalau bahasa sekarang, kalau kepingin selamat, kepingin rumahnya jadi surga, cari yang agamanya, yang agamanya baik. Rasul saw bersabda, ketika ditanya tentang harta yang paling mulia. Bapak-bapak dari pagi sampai sore kerja cari duit Kepingin punya rumah Kepingin memiliki kendaraan Apa sih harta yang paling mulia itu? Nih tiga Kalau mengumpulin harta bapak-bapak Kumpil untuk Tiga harta itu Dicari pagi sampai sore Sore sampai pagi lagi dicari apa -apa. Yang pertama Lisanun zakir Lidah yang senantiasa berzikir. Duduk diam-diam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir lidahnya. Nunggu, ngantri, membosankan buat dia waktu menanti waktu yang paling indah. Karena apa? Anda bisa berzikir kalau banyak nunggu itu. Yang kedua Qalbun syakir Hati yang pandai bersyukur Hati yang pandai bersyukur Mau dapat sedikit Dapat banyak Dia mengatakan Alhamdulillah Dapat musibah atau apa Alhamdulillah Anda masih lebih senang daripada orang lain Yang keempat nih Berkaitan dengan pembahasan kita Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wazoujatun mu'minta tugaenuh ala imanhi istri yang beriman yang membantu keimanan dia yang membantu dia bertakwa dalam riwayat lain dalam riwayat Ahmad wazoujatun tugaenuh ala amril akhirah istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia. Cari wanita yang sudah bekerja. Kenapa? Supaya bisa bantuin anak Ustaz. Yang termasuk harta mulia bukan itu. Tapi istri yang bisa membantu kita untuk akhirat kita. Yang kalau kita ketiduran sholat dibangunin. Mas. Sudah adhan mas. Masya Allah. Ya di bangun. Berbuat satu hal yang tidak benar mas. Orak-olehku, mas, masya Allah, tuh yang bantuin urusan akhirat, bukan urusan dunia, bukan kerja juga dari pagi sampai sore. Ya kadang-kala kita, ya Allah ya, ada orang-orang yang memang mau menikah dengan perempuan-perempuan yang berfokus yang kerja, yang macam, yang membantu dia urusan dunia ada. Tapi yang harta yang mulia itu istri yang membantu urusan akhirat kita. Insya Allah, ibu-ibu. Semua yang ada di sini termasuk nih wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Para jamaah berarti kita harus berusaha. Yang belum nikah, yang mau menikahkan anaknya dikasih tahu tuh anaknya. Nak, sepertinya tuh calonmu enggak benar tuh. Loh uh, gimana, Pak? Ini pinter di kelasnya, juara satu Cantik lagi Anaknya orang terpandang Iya nak Tapi kok abah lihat sholatnya Kurang pas gitu Ini ayah yang baik Dia mencarikan buat putranya Istri yang membantu urusan akhiratnya Bukan urusan dunianya Dan subhanallah ya Allahu akbar Ada perempuan-perempuan yang ingin bekerja Atau orang tuanya mengatakan kepada putrinya. "Nah, eh, Nduk, kerja, Nduk. Kenapa kok anak harus kerja? Kalau anak nikah kan yang ngasih nafkah suami." "Ya, kalau nanti diceraikan sama suami?" "Subhanallah, belum kawin sudah dibicarai masalah cerai." "Subhanallah. Maka orang yang seperti ini betul enggak lama cerai. Karena si istri merasa, "Ana enggak butuh sama ente. Ana cari makan sendiri bisa." Malah aneh yang bantuin enti gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka perlu tuh. Kalau carikan menantu. Ingin rumah tangga anaknya. Rumah tangga ini seperti surga. Gak ribut. Kadang-kadang bapak ini ya Allah. Yang namanya orang tua. Dapat laporan dari putranya. Ya anak kayaknya mau nyeraikan istri nih ya. Kenapa? Aduh susah diajak sholat. iya anak kasih tahu yang benar maka hati-hati. Rasul mengatakan lidinnya agamanya. Agama termasuk akhlak. Zat bagaimana dengan yang perempuan, ibu-ibu? Ibu-ibu ini kalau mau cari menantu bagaimana cara? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita kriteria. Bapak-bapak, kalau ada lelaki yang meminang cari menantu di mana Bapak-bapak? Di masjid. Di masjid apa di pasar? Kadang kala inti ketemu sama calon istri inti di mana? Wah, atau calon suaminya di kafe, Pak. Di mall. Di Facebook. Allahu akbar ya. Kita kadang lebih bingung. Makanya banyak tindakan-tindakan kriminal, banyaknya adrt kdrt, kdrt itu karena seperti ini memilihnya udah nggak tepat, memilihnya udah nggak tepat. Rasul saw mengatakan, idzja akum mantar dauna dinahu wahulukahu kalau datang kepada kalian seorang pemuda, seorang lelaki yang melamar putri kalian. Lihat Datang seorang pemuda melamar Bukan pacaran sama putri kita Ja'akum melamar Tardauna dinahu wakuluqahu Yang dia punya dua kriteria Kalian suka dengan agamanya Orangnya Masya Allah Solatnya jangan ditanya Dengar adhan dia tinggalkan Semua pekerja Masya Allah Halal haram takut dia. Ini yang pertama agamanya tauhidnya kencang imannya Masya Allah yang kedua wa dan akhlaknya ni akhlak biasanya lebih kepada muamalah bergaul dengan orang piye karo ketahuan tuh makanya kalau antum datang kepada antum seorang lelaki melamar putri antum melamar putrinya bapak-bapak Putrinya ibu-ibu melamar nih, oh fulan ini suka datang kajian, anak selalu ketemu. Agamanya baik, agamanya baik. Oke, tinggal akhlaknya. Insya Allah yang di depan saya ini semua orang baik, tapi kalau keluar masjid belum tentu. Di sini Masya Allah pateng-pateng semangat Iya agamanya baik Tapi di luar Banyak lelaki-lelaki Yang tidak bertanggung jawab Tidak berakhlak mulia Kurang ajar sama istrinya Suka keluar kata kata yang kotor Tidak berbakti sama orang tuanya Kalau di masjid semuanya baik Maka kalau sudah dapat menantu di masjid Sudah satu kriteria sudah dapat Tapi dapat menantu di mal Oh ini Anak itu masya Allah suka menghormati orang Oke, akhlaknya bagus Tapi gak ada agamanya, jangan Karena sebagian orang tua mengawinkan anaknya Pokoknya gak minum, gak apa-apa Pokoknya tidak minum, gak apa, apa Padahal banyak urusan agama yang harus ada di diri sosok lelaki itu Kalau gak dinikahkan Kalau tidak dinikahkan Pemuda, seorang lelaki Yang agamanya bagus, akhlaknya mulia Tapi kalian tidak mau menikahkan Wahillah kata Rasul Sosan takun fitnah tunfil ardi wafazatun aril akan terjadi fitnah kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini salah satunya adalah KDRT itu antum tidak menikahkan pemuda yang baik tak dinikahkan para sahabat tanya ya Rasulullah wa inka na fihi Rasul tapi ini pemuda ada masalah di dia Mungkin masalahnya miskin Masa anda mau nikahkan Anak-anak sama dia Mau dikasih makan apa Anak-anak sama dia nanti Ada orang tua seperti itu Datang orang lamar Sudah tahu nih orangnya baik agama nya baik dengar dari semua Tapi miskin ditanya Gajinya berapa Ya gaji saya Sebulan Enam ratus Gimana mau ngasih makan anak saya Enggak sudah nggak diterima Padahal agamanya sudah baik Para jamaah rahimakumullah Jangan takut urusan makan Jangan takut Istri Anak kita yang perempuan Anak kita nih Sebelum menikah Ada rizkinya enggak? Ada rizkinya dia Ketika dia menikah Rizkinya akan dibawa sama tuh anak Mungkin seorang pemuda Yang enggak punya duit Ya gak usah ngomong orang lain lah Saya ingat waktu saya nikah ngutang Saya udah ngomong sama mertua Nih saya Ya mahasiswa Tahulah namanya mahasiswa Gimana hidupnya Nanti anak mungkin kerja ya Jelasnya Pengeluaran itu pasti Tapi pemasukan Gak jelas Kita udah omong Ketika nikah dengan utang semua. Ternyata istri bawa rizkinya sendiri. Anak lahir. Anak lahir bawa rizki enggak? Bawa rizki Bapak. Jangan takut Ustaz. Saya anaknya dua Ustaz sudah susah nyekolahin. Ini mau datang lagi yang ketiga. Subhanallah. Tuh anak sebelum keluar sudah ada rizkinya tuh. Sudah ditulis tuh. Jangan takut. Kalau Bapak mikirin gimana nanti Ustaz? Kalau umpamanya udah kuliah, sekarang nih biaya kuliah aduh puluhan juta Ustaz. Apa mau dibunuh tuh anak? Hah? Yang ngasih rizki itu Allah. Dan Allah mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kita yang ngasih rizki sama mereka tuh. Jangan takut. Para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kalau pemuda itu ya agamanya baik, akhlaknya mulia cuma miskin, mungkin enggak terlalu ganteng." Dan berapa banyak Pemuda-pemuda yang kaya raya Yang dinikahkan Karena kekayaannya 2-3 bulan Kolaps bangkrut Sengsara hidup anak kita Yang kita harapkan Anak kita dibawa oleh suaminya Akhirnya numpang sama kita lagi Maka ingat Sabda Rasulullah SAW ini Jangan dibuat Sekedar wacana Ya itu wawasan Jangan Karena ilmu buat diamalkan, jemaah. Ya. Taib, jangan dilihat luarnya saja. Sekarang kita ini menikah buat apa? Untuk bahagia, insyaallah. Untuk bahagia, untuk menjaga kehormatan diri dan diantara manusia yang Allah akan menanggung tu hidupnya adalah Wasyabun nakaha lil afaf. Dan seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Menjaga dirinya dari perzinaan. Bukan menikah karena meteng singwetok. Banyak itu terjadi. Entah di Jogja ya. Di Sleman banyak usaha. Enggak insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan enggak banyak. Tapi saya melihat di kampung saya lah di Jember sana. Mulai itu. Dulu kalau ada perempuan yang nikah hamil ribut satu kampung. ribut. Sekarang udah mulai ya yes, biasa. Naudzubillah naudzubillah. Maka yang seperti ini biasanya rumahnya jin raka buat dia. Karena dia menikah bukan untuk menjaga kehormatan dirinya, tapi dia menikah untuk menutupi aib diri. Maka para jemaah orang menikah itu untuk berbahagia dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah jalla jalaluhu Allah menjadikan buat kalian pasangan dari diri kalian. Pasangan kita dari diri kita. Bukan jin. Ada yang kawin sama jin? Mungkin sebagian Mengabdi kepada jin. Tapi Allah menjadikan pasangan buat kita itu dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha. Agar kalian tentram, condong kepada dia. Waja'ala bainakum mawaddataw warahma. Inna fiza lika la ayat liqom ye tafakkarun. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawadda dan rahma. Cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah. Sebagian orang mau menikah harus pacaran dahulu. Ustaz, kalau anak enggak pacaran gimana anak akan cinta sama dia? Anak kan enggak tahu sama dia. Paling tidak sekarang ini apa istilahnya? PDKT. Hah? Ada pendekatan gitu. Para jamaah, sebagian masyarakat kita, sebagian, sebagian masyarakat kita ini mungkin karena ilmunya yang enggak mumpuni, agamanya yang, ya, yang tidak pernah ngaji juga. kadang kadang orang tua itu kalau melihat putrinya enggak ada pacarnya bingung, geliat orang oh payu anakku. Seperti. Kalau anaknya ada yang bawa naik sepeda motor digonceng Seneng dia Wah, Nih sudah laku nih anak saya Hati-hati nah, tuh Itu anak yang kita besarkan Kita berikan kepada serigala-serigala Dimakan sama dia Pulang hamil Allah murka sama kita Dan berapa banyak putri-putri Yang kenalan lewat Facebook pulang Kadangkala tanpa nyawa Iya, dibawa kabur dua minggu, berhari-hari, gak ketemu, ketemu sudah mati, ketemu lagi sudah diperkosa. Maka orang tua punya beban yang besar sekali untuk anaknya. Jangan berpikir tuh anaknya gak laku, Allah tuh sudah catet tuh jodohnya. Tinggal kita bagaimana menjadikan anak kita ini benar. Solehah yang perempuan Soleh yang laki Insyaallah kalau anaknya soleh yang munang Anaknya soleha Yang datang orang soleh apa orang tidak benar? Orang soleh Tapi kalau anak kita tidak benar ya sudah Yang akan datang adalah Yang tidak benar Kita berbicara tentang cinta di dalam Islam Di dalam rumah tangga Ada sebuah istilah di barat itu Yang mungkin sudah mulai Masuk ke Indonesia. Istilah ini bunyinya dalam bahasa Arab ya. Laylatul zifaf. Laylatul dafnil hub. Malam pernikahan. Adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan. Adalah malam penguburan cinta. Kok bisa? Orang biasanya kalau malam pernikahan itu lagi seneng-seneng. Lagi berbulan madu, kok ternyata mereka punya istilah malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena mereka sudah pergaulan bebas ya. Karena si anak si dua pasangan ini sudah pacaran bertahun-tahun, setahun dua tahun tiga tahun. Anak kita sudah dibawa kemana sama dia? Udah digonceng tidur di mana? Gak tahu kita. Setelah dua tiga tahun hendak meresmikan melegalkan pernikahannya hubungannya padahal hubungannya itu sudah dimurkai oleh Allah Jalla jadilah ketika dilegalkan ketika dapat surat hijau wah ini kau sudah istriku si istri ngomong kau sudah suamiku selesai sudah nggak ada cinta lagi karena cintanya yang manggil sayang yang manggil cinta yang kasih oleh oleh yang kasih apa itu ketika masa pacaran dan juga banyak yang enam tahun pacaran Tahun ke tujuh Pisah, gak jadi nikah Na'udzubillah min thalik Kayaknya saya ini harus minum dulu jamaah Maaf Pak Ustaz ya Maka para jamaah Hati-hatilah Dengan masa depan anak kita Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah pacaran Kemudian nikah dengan mantan pacarnya dia melihat kandangkala kehidupannya itu mulai retak, mulai cinta hilang. Taman-taman kasih yang sebelum pacar, sebelum menikah itu ditebar. Sudah layu, mati. Maka hati-hati. Dalam Islam, kita sebagai hamba Allah yakin. Yang membuat kita cinta itu Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan. Allah yang bakal menjadikan di antara kalian berdua ini mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Belum kenal. Belum kenal. Belum pernah berjalan bersama. Belum pernah duduk bersama. Malam pernikahan adalah malam terindah buat mereka. Rasul sallallahu alaihi mengatakan lam yura lil mutahabaini mithlu nikah. Enggak pernah dilihat tuh orang-orang yang memadu kasih seperti yang mereka telah menikah tuh. Nah. Tapi ingat, menikah tanpa pacaran kalau menikah dengan pacaran Biasanya malam pernikahan, malam penguburan Cinta Itu realita yang ada Empat bulan cerai Padahal pacarannya enam tahun Pacarannya enam tahun Nikahnya cuma Empat bulan Ini kan benar-benar cinta sudah dikubur Sama dia Dia tidak lagi malu untuk menampakkan Hakikat dirinya Kemudian para jamaah Biasanya orang kalau sudah nikah nih Kita mulai nih masuk nih Mulai milih, nikah, ada bulan madu Betul Ada yang pernah bulan madu di sini? Angkat tangan Bapak-Bapak Ada hadiahnya Ustaz, anak kasih hadiah Mana yang pernah bulan madu Masya Allah Iya iya, fadhal fadhal Pak Anak kasih hadiah, silahkan Antum. Nah, iya Masya Allah, kita lihat nih Wajah-wajah yang berbulan madu, gitu kan? Masya Allah, barakallahu fiqum. Berapa bulan bulan madunya? Berapa bulan bulan madunya? Satu minggu cuma. Ya Allah, ya, faldo, silakan zakalah her. Cuma seminggu cuma. Islam tidak mengenal bulan madu. Bulan madu ini istilahnya bahasa Arabnya syahrul asal. Itu terjemahan dari istilah barat. Honeymoon. Iya. Honeymoon. Bahasa Indonesia bulan madu. Setelah sebulan. Jadi empedu. Karena cuma sebulan aja. Apalagi cuma seminggu. Cuma seminggu bulannya. Setelah itu. Wais mari wais. Selesai madunya. Udah habis. Jangan-jangan dihabisin madunya. Tuh. Dalam Islam itu. Madunya sampai mati insya Allah. Gak kenal dengan yang namanya Bulan Madu Dan kita lihat Rasul SAW Sampai wafat Beliau tidur di pangkuannya Aisyah Beliau menggunakan siwak yang telah digunakan oleh Aisyah Indah rumah tangga Rasul SAW Itulah yang disebut Baiti jannati Rumahku surgaku Bukan hanya sebulan Ada sebuah kisah orang yang bulan madu Insya Allah kisah ini buat bapak bapak biasa Kisah di Arab nih ada seorang bulan madu setelah nikah berangkat ke satu tempat yang indah ya. Biasanya nyewa vila, tinggal di hotel, meninggalkan kampung halamannya, memadu cinta dan kasih di sana. Awal nikah masyaallah, istrinya keluar dari kamar mandi tersandung jamaah jatuh. Langsung digendong sama suaminya. Ya Allah, ketika dibawa ke tempat tidur, tip Shallallahu. Ini ingat bulan madu. Setelah setahun kemudian, biasalah istri kadangkala ingin mengulangin hari-hari yang indah itu. Bang, kita bulan madu lagi lo. Yuk, kata dia. Ya, ayolah berangkat karena ya, suami berangkat. Kaudarullah kejadian itu berulang. Si istri keluar ke sandung jatuh lagi. Suaminya main HP atau apa. Emangnya gak ngelihat kau itu. Emangnya gak ngelihat? Mana itu madunya. Memang madunya udah habis. Udah habis madunya cuma tahun pertama. Dalam Islam gak. Maka istirah ini kita jauhkan. Kita jauhkan dari kita. Kita mau sampai mati madu. Kalau mau ya baru menikah. Mau 2-3 hari senang-senang gak apa-apa. Tapi ingat itu bukan bulan madu. Kita sampai mati madu Tapi kalau kita Tetap melaksanakan bulan madu Dan menjadikan bulan madu itu bulan yang Wah spesial banget gitu ya Dan biasanya ini orang-orang yang kadang kala hidupnya udah berpacaran bertahun-tahun Bulan madunya pun gak ada arti buat dia Bapak-bapak Saya mau ngomong sama bapak-bapak Sebelum sama ibu-ibu Dan yang mau jadi bapak Yang mau jadi Suami nantinya Ingat suami adalah nahkoda. Bapak-bapak nih pemimpin. Kalau diibaratkan pernikahan itu, rumah tangga itu adalah sebuah kapal ya. Yang mimpin itu bapak-bapak. Yang ada di depan, bukan ibu-ibunya. Ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak yang mimpin. Dan ada sebuah ayat yang ayat ini menjadi andalan bapak-bapak biasanya. Kalau istrinya enggak taat, istrinya enggak nurut, biasanya dia langsung bacakan ayatnya Apa ayatnya? Yang sudah nikah nih, yang sering bacain ayat ini. Fadhah, antum sering bacain? Masyaallah. Ar-rijalu <tuh> qawwamuna 'alan nisa'. Udah sampai situ. Oke, okay, nakasih hadiah. Barakallahu Nah, fadhah sering antum baca ini tuh, hah? Anak kasih dua kalau sering, hah? Jarang-jarang, fa'adh fa'adh fa'adh halim, barakallahu fi kumna. Arrijalu kawamu nala nisa lelaki itu pemimpin pemimpin buat perempuan, kau tuh harus nurut sama aku, kalau enggak masuk neraka, aku nih pemimpin. Wah, ini udah mau perang di rumah ini kalau seperti itu biasanya siap-siap perang. Allah memang mengatakan hal itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa'. Jelas ayatnya. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Kenapa? Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima min amwalihim. Karena dua hal. Yang pertama, Allah memang memberikan keutamaan kepada lelaki. Sikap atau sifat kepemimpinan itu ada di diri lelaki. Itu yang pertama. Allah memberikan hak cerai kepada siapa Lelaki Kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu Insyaallah Tidak ada yang punya istri Perempuan itu Perasa Sedikit sakit hati wis, Mulik no aku Iya itu Rasulullah SAW Memang mengatakan hal itu Kata Rasulullah SAW Ketika beliau mengatakan Aku melihat neraka dan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Mereka itu yakfurnal ashir. Suka mengingkari kebaikan suaminya. Ibu-ibu dengar ini ibu-ibu. Tapi Bapak-bapak, istrinya semuanya salehah insyaallah kan? Salehah enggak? Ya, insyaallah lah Mudah mudah-mudahan mereka dengar semua itu Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kita namanya orang ngaji ini pertama memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita agar rumahku surgaku itu menjadi milik masyarakat Indonesia semuanya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dengan satu yang pertama, Allah memberikan keutamaan kepada dia. Yang kedua, wa bima anfaqu karena dia ngasih nafkah. Ingat, kewajiban memberikan nafkah itu 100%. Kewajiban suami 100%. Bukan 99,9%. Istri mau bantu enggak wajib tidak wajib. Tapi yang wajib ngasih nafkah bapak seorang lelaki udah cerai pun anaknya siapa yang wajib ngasih nafkah? Bapaknya 100% mah. Kewajiban itu. Banyak wanita-wanita yang diceraikan umpamanya. Masyaallah. Sekarang pukul 10.30 ceramah tinggal 20 menit lagi jemaah. Ini baru mukadimah kita ini Hah? Belum ini Zat. Anto masih mau dengarkan enggak? Sampai asar katanya? Masya Allah masuk sampai asar, sampai dhuhr katanya. Nah, para jamaah rahimakumullah kewajiban memberi nafkah. Suami itu menjadi komandan di rumah karena dia yang punya kewajiban memberi nafkah. Dia yang memiliki kewajiban memberi. Nafkah Sudah cerai pun tetap yang ngasih nafkah Bapak Karena banyak orang tua yang cerai Anaknya dikasihkan ke ibunya Dia entah kemana pergi Dia tidak memberi nafkah kepada Anaknya Kepada istrinya yang merawat anaknya juga gak dikasih Dikasih itu Yang merawat anak kita Yang gedein anak kita Yang nyuciin baju anak kita Yang masakin anak kita Itu wajib orang tua kasih nafkah Jangan merasa berlepas meninggalkan tanggung jawabnya Allah akan mengadab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Namun sebagai pemimpin paling tidak harus punya tiga kriteria. Sebagai pemimpin di mana aja? Pemimpin di suatu negeri, di suatu kota, di suatu kampung, di RT, kemudian di rumah tangga. Di rumah kita. Yang pertama dia harus mempunyai sifat ariayah riayah ini perhatian ya, ngemong ngemong, masya Allah tuh anak-anak pada main balon ya, itu namanya anak-anak biasa, biasanya bapak-bapak mau mendengarkan kajian serius, anaknya dikasihin ibunya, eh nanti jaga tuh. Ya, seperti itu. Karena anak kan komandan kan. Ya. ya komandan harus punya tiga nih. Yang pertama ri'ayah harus perhatian tuh. Harus perhatian ngemong sama istrinya. Itu kita dikasih anaknya orang harus kita rawat tuh. Yang kedua al-himayah, dilindungin. Perlu perlindungan tuh istri kita. Perlindungan pertama perlindungan dari kejahatan diri kita. Jangan gampang-gampang mukul istrinya. Jangan. Kita harus melindungi dia dari orang lain dan dari kita. Yang ketiga, al-islah. Harus diperbaikin. Harus diperbaikin. Karena istri kita pasti berbuat salah. Pasti melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Kau pemimpin, luruskan. Saya katakan luruskan, tapi ternyata enggak boleh. Perempuan itu tidak bisa dilurusin. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang... Bengkok, kalau dilurusin, Teks habis sudah. Kita akan carikan seperti itu. Tapi bagaimana kata Rasul Sosam ista'u subin nisaikhayran? Kalian tu wasiat kepada wanita agar diperlakukan dengan baik. Wa innal mar'atul hulikat min dila, au min dila. Perempuannya itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajma fid dila, yang paling Bengkok itu di tulang rusuk yang paling atas. Kalau kau mau luruskan, maka dia patah. Tapi kalau kau biarkan dia tetap akan bengkok. Gimana? Fastamti fi hinnal aywa. Ya sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau dengan perempuan-perempuan itu sabar. Kau bersenang-senang dengan dia dan kau tahu perempuan itu bengkok. Maka di sini seorang suami harus tahu Bahawa istrinya belum jadi bidadari. Kalau nanti di akhirat kita masuk surga, Istri kita jadi bidadari insya Allah. Tidak ada kekurangan di diri kita. Di diri dia dan diri kita. Kita sempurna. Tapi ketika masih di dunia ingat. Istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Bukan. sama sama punya kekurangan. Dan bagaimana sekarang agar rumah tangga kita ini jadi surga. Maka hal pertama. Yang harus kita lakukan memahami kekurangan diri masing-masing, kekurangan diri kita. Kita harus faham apa sih kekurangan kita. Untuk istri kita nggak butuh kekurangan. Antum harus lihat kepada kelebihannya. Istri juga seperti itu. Ibu-ibu yang sudah menikah, ini suami, ustadz, suami anak suka marah. Ya udah itu suami ibu kan. Itu pilihan ibu. Maka sekarang bagaimana marahnya itu bisa diperkecil. Bisa diarahkan. Maka kita harus memahami. Kekurangan diri masing-masing. Dan bapak-bapak jangan membenci istrinya. Tidak boleh kata Rasulullah S.A.W. La yafroq mu'minun mu'mina. In kariha minha khulukan radhiyah minha akhar. Janganlah seorang suami yang beriman. Itu membenci istrinya yang beriman. Benci apalagi ngomongin istrinya di depan orang lain. Tidak benar. Lah ya Fruk, membenci aja tidak boleh. Apalagi menceritakan, menjelek-jelekkan dia di depan orang lain. In kariha minha khulukon. Kalau ada perilakunya yang tidak dia sukai. Bukankah ada perilaku yang dia sukai? Kenapa dia jadi istrimu sekarang? Itu kan pilihanmu. Kau tidak pernah datang, diancam supaya menikahin dia, tidak ada. Datang sendiri melamar. Dan itu pilihanmu. Maka di sini jangan dibenci tu isteri, laya fros jangan dibenci. Kalau ada akhlaknya yang tidak disukain, semua punya jamaah. kita manusia ini bukan malaikat, kita ada kekurangan. Maka kalau ada yang tidak suka, lihatlah kepada yang disukain. Dan Allah mengatakan wa ashiru bil ma'roof, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Fa'in karih tumuhuna. Fasah fa an tak rahu sesuatu, wajj al Allah fihi khairan kifirah. Bisa jadi yang kalian, fakir itu mohonlah. Kalau kalian benci dengan istri sekalian, ada sesuatu yang tidak kalian sukai. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata menyimpan banyak hikmah jamaah. Banyak mungkin sebagian orang mengatakan anak kayaknya mau cerai sama isteri anak. Betul cerai. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa kadang-kadang. Karena semua wanita, kita mau ke ujung dunia. Ya perempuan udah bengkok. Ya ditandani alon-alon. Seperti itu. Kalau kita benci kepada mereka, maka ditandani alon-alon, diperbaiki pelan-pelan. Insya Allah hidup kita akan angin Dan para ibu-ibu harus tahu juga suaminya bukan malaikat. Kalau ada kekurangan di suaminya Ada hal yang tidak disukai Ingat suamiku bukan malaikat Ya sudah aku harus menerima dia Dan ingat pula bahwasannya suami adalah komandan Di dalam rumah Maka bapak-bapak harus memahami Karakter istrinya Ibu-ibu juga seperti itu Saling memahami Suamiku seperti ini seperti Istriku perempuan itu umpamanya Perempuan itu pencemburu Perempuan itu perasa Gampang marah Iya itu perempuan Perempuan itu umpamanya suka sama penampilan. Biasa ibu-ibu kalau mau keluar, itu di kaca, di cermin itu. Bisa mungkin setengah jam. Masuk lift, masih pakai lagi. Di mobil, kacanya mobil mungkin, masih dilihat. Dia siapa? Perempuan memang. Wajar itu namanya perempuan. Kalau bapak-bapak enggak -bapak wajar. Kajian ngeluarin cermin, Shh. ya ini nggak bapak, wajarin bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu wajar. Maka di sini kita harus memahami karakter perempuan dan ingat istri kita itu telah berjasa sama kita. Maka kita wajib untuk memberikan kepadanya apresiasi dari kita. Kemudian kalau ingin rumahnya ini menjadi surga istri kita di rumah berapa jam? 24 jam. Kita keluar kerja 8 jam. Kadang-kadang kita udah capek nih sampai rumah. sempatkan waktu untuk ngobrol sama istri kita. Sempatkan waktu untuk ngobrol. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu beliau kadang kala Ngobrol sama istrinya. Sama Maimuna ngobrol. Mungkin istrinya mau curhat. Sama A'ish radiyallahu ta'ala anha. Kadangkala istri kita ini ada permasalahan di rumah. Suami masuk rumah. Eh aku is iskesel. Dituruh. Kayaknya dia aja yang capek kerjanya. Istri lebih capek kerja di rumah. Lebih capek. Daripada kita. Apalagi kalau anaknya banyak. Saya ingat ketika mendaftarin mendaftarkan kakak perempuan perpanjang paspor di situ ada online ya ada tulisan pekerjaan pekerjaan saya cari itu ibu rumah tangga enggak ketemu saya bingung yang ada itu umpamanya suster buruh pembantu yang ada di sana itu kemudian dokter ya guru macam-macam lah yang ada di situ Maka saya bingung kenapa ko enggak dicantumkan ibu rumah tangga? Apa karena memang kalau saya husnut ya karena memang enggak bisa ibu rumah tangga digabungkan di situ. Karena pekerjaan ibu rumah tangga ini lebih luas dari semua itu betul. Istri kita itu pembantu, istri ah di situ juga ada penyanyi, penghibur, macam-macam ada pekerjaan. Padahal istri kita di rumah dialah guru buat anak-anak kita. Dia lah pembantu buat kita. Dia nyetrikain baju kita. Dialah lah dokter buat anak kita. Ketika anak kita sakit, ibu itu... subhanallah tidak perlu ke dokter. Panas, langsung dicariin obat. Dikompres sama istri kita. Malam hari nangis-nangis digendong sama ibunya. Lebih dari baby sister. Baby ada di situ ditulis. Tapi ibu rumah tangga tidak ditulis. Tukang masak koki ditulis di sana... Ibu rumah tangga nggak ditulis. Padahal siapa yang memasak buat kita? Siapa yang menyediakan makanan di rumah kita? Istri kita. Kenapa kok tidak ditulis? Wallahu a'lam bissoab. Maka tolong, kalau pulang kerja masuk rumah, khususkan waktu untuk ngobrol sambil minum teh sambil apa? Kalau bapak-bapak sudah capek ngobrol sama temannya mungkin, sudah capek ngobrol sama sohib-sohibnya, tinggal dia sekarang bagaimana ngobrol sama istrinya? Istrinya nggak punya bahan. Yang diomongin tetangganya, emas. Eh ibu-ibu, ibu-ibu dengerin. Gak punya bahan, itu tadi mas tetangga aku lihat dari jendela. Ah, obrolannya, tolong yang yang berkualitas lah, gitulah. Dan bapak-bapak kalau istri gak punya bahan, ya dikasih bahan untuk ngobrol. Kemudian masuk rumah dengan senyuman. Rasul selesai kalau masuk rumah itu Bada habis siwak Pakai siwak beliau Karena kalau duduk-duduk dengan istrinya Supaya gak bau dengan istrinya Biasanya keluar rumah rapi Wangi Masuk rumah Habis sudah Istrinya pakai masker Karena bau suaminya mungkin seperti itu Dan sama ibu-ibu Buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu ketika suaminya datang udah tahu, biasanya suaminya datang jam sekian, jangan keluar rumah, jangan nonggo, tahu soalnya pulang jam sekian, siapkan dirinya, masak kalau bisa udah siap, ganti baju yang rapi, jangan pakai daster udah bolong-bolong, bau bawang juga, sambil rambutnya diuol-uol mungkin gimana, keringetan gitu kan, oh suamiku datang, eva total duduk sana, si suaminya ngelihat istrinya. Ya Allah, mau gimana ini kata dia? Ibu-ibu harus lihat. Karena para suami ini ada satu syariat buat para suami yang ibu-ibu harus siap. Para suami itu banyak keluar rumah. Kadang kala matanya itu kita enggak mengatakan mata yang jelalatan ya. Kalau mata jelalatan jelas enggak benar tuh. Ada yang matanya enggak sengaja melihat perempuan, melihat cewek yang membuat nafsunya itu bangkit, maka syariatnya orang seperti ini kata Rasulullah Sallallam fal yarjilah ahli pulang ke rumahnya fa inal ladhi maha ma mitruladhi maha yang di perempuan yang dilihatnya itu sama dengan yang di istrinya sama maka disuruh pulang. Tapi kalau pulang ke rumahnya yang bukakan pintu pembantu loh ibu dendy kata wah ibunya lagi kerja itu syariat itu gak bisa diamalkan. Padahal ya suami. Ada suami yang. naudzubillah, Ketika dia punya nafsu. Dia melampiaskan nafsunya kepada yang dimurkain Allah SWT. Supaya rumah tangganya ini. Ya bagus. Suaminya datang kerja. Kadangkala. Eh kok kemasukan setan apa gitu kan. Datang ke rumah kok kayaknya mau sama istrinya. Enggak. Itu dia memang punya syariat. Yang harus diamalkan di situ. Maka tolong ibu-ibu siap-siap, bapak-bapak datang ke rumah juga dalam kondisi yang menyenangkan. Ibu-ibu menerima suaminya. Biasanya kalau baru nikah, baru nikah nih. Masya Allah. Suaminya mau kerja, dibukain pintu, Mas. Mudah-mudahan ya selamat gitu kan. Kalau sudah lama nikah, budal, Mas. Ya, katanya, "Wih, ini di mana sudah enggak tahu." Istrinya sambil baca koran, sambil main HP, berangkat, Mas. Iya, ya. Ya, ya mudah-mudahan selamat, Mas. Ya gimana Tetap walaupun sudah 20 tahun Itu suaminya Dan suami itu egois Biasanya Betul Biasanya katanya dia itu bayi besar Yang harus diperhatikan Jangan perhatian sama anaknya saja Karena yang bikin anak itu juga suaminya tuh. Maka suaminya juga harus diperhatikan Kemudian Rasulullah Wasallam itu romantis di meja makan Ibu-ibu kalau masak diusahakan masak yang enak gitu kan. Kalau ternyata masakan istri nggak enak, nggak nyaman, bapak-bapak jangan dicela. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'abar Rasulullah Shallallahu Sama To'amen kau nggak pernah Rasul itu mencela makanan, nggak pernah. Kalau nggak suka dibiarin, ditinggal sama Rasul Shallallahu. Makan suatu nggak enak, suatu apa ini? Nah. Kadangkala piringnya atau mangkoknya dilempar, naudzubillah. Jangan. Ibu-ibu berusaha juga. Kalau ngasih makan suaminya itu duduk di sampingnya, di depannya tuh. Pernah ada seorang nih. Yang cerita dia lagi duduk Diambilin makan sama istrinya. Istrinya kemudian pergi, dipanggil, "Eh eh eh, sini sini. Ana bukan kucing," kata dia. "Ana bukan kucing ditemenin nih sini." Jadi ibu harus tahu kucing itu dikasih makan ditinggal Tapi suaminya bukan kucing Kasih makan ditinggal Enggak benar Kasih makan duduk Gimana bang? Kurang apa? Kurang apa? Duduk ditemenin Itu Rasulullah SAW itu makan bareng Aisyah Bareng duduk sama Aisyah Bareng sama Ummu Salamah Sama anaknya Anak dari Ummu Salamah Bareng makannya Aisyah menceritakan bagaimana romantisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di meja makan nih. Kuntu asyrup. Aku minum nih. Ya, saya contohkan minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Aku minum. Fauna wiluhur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum. Diambil tu gelas. Rasul meletakkan bibirnya di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Bukan malah kita melihat bekas bibir istri, oh, diputer gitu kah. Rasul minum di sana, faat aarokul arok. Kemudian aku makan daging tuh, makan daging, daging yang ada tulangnya kan digigit biasanya. Rasul saw mengambil daging itu, diletakkan mulutnya di tempat Rasul di tempat Aisyah gigit. Yang lebih penting dari itu Aisyah mengatakan wa ana haid. Padahal waktu itu aku dalam kondisi haid. Artinya enggak bisa dipakai istrinya. Tapi tetap beliau romantis di meja makan. Bahaya perlu juga romantis siapa yang tadi membukakan membukakan yang naik mobil ya. Yang membukakan pintu buat istrinya. Anak kasih hadiah. Mana abu-abu romantis di sini yang bukakan istrinya turun dari mobil, dek aku yang bukakan dek, ah gitukan, ada enggak wang sewangan keluar sendiri sah, oh, orang dua mobil, oh ya yang pakai motor ni, Rasul saw kata Anas bin Malik di dalam hadis ini duluatkan Imam Bukhari. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Khaybar beliau menikah dengan Sofiah. Sofiah itu mau naik onta. Onta itu kan tinggi. Harus ada panci ani. Rasul SAW duduk menjadikan lututnya panciannya Sofiah. Subhanallah. Kita kalau ada istri mau naik dicarikan kursi kan? Ini, ini pakai e, kursi. Rasul pakai apanya? Pakai lututnya Rasul. Subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu romantisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bawa hadiahlah buat istri. Siapa yang bulan ini ngasih hadiah sama istrinya? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Fazal. Antum maju ke depan. Kasih hadiah apa antum? Center listrik. Ah Gak nah itu bukan hadiah, itu kebutuhan rumah tangga itu mas. Wah kalau hadiah nggak boleh diambil lagi kan? Nggak boleh. Hadiah itu bukan senter. bukan panci, bukan gelas, bukan sendok, bukan. Kalau itu kebutuhan rumah tangga, tapi hadiahnya yang buat istri nih, buat istri khususon. Ngasih apa? Ngasih apa? Oleh-oleh makanan, biasa itu maaf. Itu karena Antum gak suka makanan istri, beli di luar. Apa hadiahnya? Apa? Kalung sama cincin. Kalung apa mas? Kalung emas. Antum udah ngasih? Udah ngasih? Sudah bawa hadiah? Waktu mau nikah kan? Bukan. Fatal, fatal, fatal hadiah. Fatal, fatal. Iya, barakalul Fikum. Yang hadiah yang modelnya spesial tuh, kalau nggak bisa beli emas, belikan aksesoris. Mampir ke toko aksesoris ya Allah ni ada jepit bagus buat istriku, dibungkus yang rapi, insya Allah seneng tuh istrinya. Ibu-ibu jangan dilihat kepada harganya. Eh, para aksesoris, wah keeni ngarbi omah ya, jangan. Itu bukan masalah aksesorisnya, masalah cinta nih dan kasih sayang. Dia bawa itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau sama orang lain kita ingin berkasih sayang, bagaimana dengan istri kita? Yang kadang kala rumah tangga ini kalau sudah 20 tahun udah kering. Kalau Katanya orang itu sudah di ujung tanduk kadangkala. Yang ada ribut terus di rumah tangga. Maka tolong keluar rumah pulang kerja mampir ke toko aksesoris. Eh bungkusin mas, yang bagus bungkusin. Aku mau kasih istriku. Tulisin sayang maaf aku nggak bisa kasih yang mahal sama kau. Tapi ini tanda cintaku kepadamu. Masya Allah, Ustadz walaupun sudah jenggotnya putih, walaupun putih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah tua memanggil istrinya dengan kata-kata Humaira yang kemerah-merahan ya Muwaffaqah ya Aish panggilan yang penuh dengan kemanjangan biasanya kalau baru nikah masya Allah sayang cinta kasih itu kamus kamus bahasa Indonesia itu dihafalin sama dia setelah dua tahun ganti taman bunganya jadi kebun binatang Eh, gemrot, sini. Subhanallah tutia. Rasul mengatakan al-kalimatut thayyibah shodaqah. Kalimat yang baik itu tutur kata yang baik itu sedekah dan kalau mau sedekah kata Rasul sallallahu ibda biman taul, mulai dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, tuh istrimu, keluarga kita. Kalau mau sedekah kata-kata itu panggil dan banyak orang-orang itu kalau ngobrol sama temennya kalau telepon sama sohibnya, "Ahlan, apa kabar? Piye kabari?" Masyaallah. Istrinya telepon langsung berubah. "Iya, napa?" No "Hah?" "Iya, iya, wis. Mengko ae." Kadang, Kadang dia sama istri enggak ada kata-kata yang indah. Padahal istri kita butuh. Dan ingat, hati istri kita seperti gelas. Dia memerlukan siraman. Kalau antum enggak nyiramin gelas itu dia akan mencari pujian sanjungan di luar rumah. Sekarang banyak Facebook. Sekarang ada BlackBerry. Tinggal tulis di status lagi galau. Itu Insya Allah langsung muncul. Ada apa sayang? Waduh oh, kata dia. Langsung itu. Hati-hati pintu-pintu setan. Kita jangan kasih ruang buat setan menggoda rumah tangga kita. Jangan. Dan berikan. Ucapan syukur kepada istri kita Ibu-ibu juga harus bersyukur sama suaminya Harus bersyukur sama suaminya Supaya tidak jadi penghuni neraka Karena ada tuh istri-istri Yang tidak pandai bersyukur Dan insyaallah banyak Karena Rasulullah SAW Mengatakan kebanyakan penghuni Neraka itu adalah wanita Yakfurna kufur mereka Kufur, maka bertanya nih sahabat Apa mereka kufur kepada Allah yakfurnal al ashir ويكثرن اللعنه tuh perempuan suka mengkufuri nikmat dari suaminya dan sering melaknat sering keluar kata-kata yang enggak baik Ustaz berapa menit lagi ya Ustaz? Sampai alhamdulillah Tapi enggak sampai asar kan Enggak, enggak, enggak, oke, oke, tenang jaman, tenang Kita gak sampai asaran Nah, sampai mana tadi sudah Hah? Bersyukur, bersyukur ya, bersyukur Suka perempuan itu ada dua Kekurangan wanita itu dia Ibu-ibu dengar ini ibu, ibu Yakfurnal asyir Gak bersyukur sama suaminya Suaminya sudah kerja Pagi keluar rumah Kadang-kadang memang hasilnya sedikit Kadang-kadang memang itu yang dia miliki. Dia kadang-kadang jelek-jelekan suaminya, "Mas, Mas, nyesel aku nikah sama kau, susah, melarat, turipe." gitu. Jangan, jangan melihat kepada itunya. Jangan seperti istrinya Nabi Ismail. Istri Nabi Ismail termasuk yang enggak bersyukur yang pertama. Ditanya oleh Nabi Ibrahim ketika itu datang ke rumahnya, "Mana suamimu?" "Lagi kerja tuh, lagi cari maisha, yabtaghilana." Berburu, gimana kehidupan kalian? Oh, ngenes no. Kalau bahasa sekarang ngenes no. Fibus, wafaker, ya melarat hidup sama Ismail. Dia mau gitu. Nggak tahu kalau yang diomongin mertuanya, gitu. Ya sudah, nanti kalau Ismail datang, sampaikan salamku kepada dia dan suruh ganti. dan perintahkan kepada dia untuk mengganti. Atabatul bab Atabatul bab ini mungkin bahasa jawanya ada yang tahu di sini. Atabatul bab itu adalah Biasanya di depan rumah itu ada kayak tangga dari kayu atau dari batu Sebelum masuk rumah Karena rumah dulu itu biasanya lebih tinggi Supaya kalau kan lantainya dari tanah atau dari apa Kalau hujan terus gak ada binatang masuk Itu lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya Ada undak-undak biasanya Itu atabatul bab ada yang menerjemahkan palang pintu kadang kalah Atat tulbab itu Suruh ganti tuh Tangga depan pintunya itu Mungkin seperti itu Datang akhirnya Ismail, Nabi Ismail AS Ada yang datang tadi, iya eh Orangnya tua, kayak gini Dia melihat mertuanya udah gak enak Kemudian Terus ngomong apa dia, dia tanya tentang kehidupanku Ya aku belak-belakan Kita susah memang macam macam. Akhirnya dia pesan apa? Dia dia pesan kau suruh ganti itu Apa bahasanya? Tip, ah, bandol pintu rumahnya itulah Unda-undaan depan pintu rumah Oh iya Itu yang datang tadi bapakku kata dia. Dan dia pesan kepada aku agar Mengganti itu depan rumah Depan pintu itu Dan atabatul babnya itu engkau kata dia Silahkan kau pulang ke rumah orang tuamu kata Cerahkan sama Ismail melarat hidup dengan wanita yang seperti itu melarat yang nggak bersyukur antum mau bawa berapapun duitnya dia nggak bersyukur nikah lagi Nabi Ismail beda istrinya sama kehidupannya tidak berubah yang berubah hanya istrinya istrinya berubah cara pandang istrinya berbeda datang Nabi Ibrahim nggak nggak ketemu dengan Nabi Ismail nggak ketemu mana cerita lagi Ibrahim, Ismail lagi berburu gitu ya seperti itu Kemudian tanya, gimana kehidupan kalian? Oh, fi khair kita nikmat hidupnya. Adhanat alallahi khairan. Dia puji Allah. Jalla jalat asnikmatnya. Padahal tetap. Buktinya tetap. Ismail tetap. Kalau berangkat ke sana, Ibrahim tetap tidak ada di rumah. Tetap seperti itu kehidupannya. Tinggal ibu-ibu, tolong. Disyukurin suaminya. Dan bapak-bapak juga perlu mensyukurin. Berterima kasih kepada istrinya kasih apresiasi apa kepada istrinya tulis surat terima kasih kepada istriku la yasykurullah man la ysykurunnas enggak bersyukur sama Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia dan orang yang paling berhak mendapatkan terima kasih kita adalah yang membantu kita rasul mengatakan man sanaa'a alaikum ma'rufan fakafiu oh. yang berbuat baik kepada kalian kasih dia balasan balasan istri kita umpamanya alhamdulillah sudah 20 tahun 15 tahun berapa tahun bersama kita alhamdulillah dia memasakkan kita. Bikinkan sertifikat. Koki yang paling aku cintai. Pasang itu. Nih istriku. Aku kasih sertifikat buat kau. Insya Allah itu sertifikat dipasang sama istri. Di depan pintu rumahnya. Tuh. Orang mau datang tanya. Nih sertifikat dari suamiku. Senang dia. Ada orang ngomong terima kasih. Sama Antum suka. Sekali-kali Antum ngomong. Ya Allah makasih istriku. Dia lahiran umpamanya dalam momen-momen tertentu. Dia hamil mamanya kita. Ya Allah senang bersyukur sama Allah. Bersyukur juga sama istri kita. Karena istri kita nih harus ngandung anak kita sembilan bulan. Jaman. Sembilan bulan bayangkan. Nantu. Dan sembilan bulan itu biasanya kalau sudah masuk ke bulan ketujuh. Dan sampai bulan sembilan. Beban yang dibawanya antara 10 sampai 15, tahun, 15 kilo. Antum ada orang yang bawain makanan aja ngomong syukron. Makanan sekali. Antum eh makasih ya. Jazakallah khair. Syukron udah macam-macam. Nih istri kita ngandung anak kita 9 bulan. Mana syukron kita? Mana terima kasih kita sama dia? Juga ibu-ibu harus terima kasih sama suaminya. Baru rumah tangganya jadi surga insyaallah. Kemudian sebelum terakhir Kadangkala kita harus bohong sama istri kita. Bohong itu haram hukumnya, mengantarkan kepada perbuatan dosa yang lain dan kemudian mengantarkan kepada neraka. Rasul mengatakan alaihum bissedki kalian harus jujur. Tapi ternyata Rasul saw dalam hadis wat termedi dan hadis ini sahih beliau mengatakan layas lohul kadib illa fi zara. Bohong itu nggak boleh kecuali tiga hal nih tiga hal ya tolong dicamkan yang pertama hadisul rajul ma'amraatihi li yurdiiha seorang lelaki ngomong sama istrinya untuk menyenangkan hatinya untuk menyenangkan hatinya ini bohong boleh umpamanya masak masakannya kurang enak ya Allah di enak tenan deh Masya Allah, seperti itu. Ngomong sama istrinya, istriku, aku kalau keluar rumah nih kangen sama kau istriku. Masya Allah, gombalin istri untuk menyenangkan istrinya, liur biyaha, untuk membuat dia senang. Bukan bohong, mamanya abis malam-malam jalan-jalan kemana-mana. Ditanya dari mana? Dari masjid. Itu haram hukumnya, tetap bohongnya itu. Ini yang boleh ini sekedar ya untuk apa ya? Apa istilahnya, Gombal-gombalan lah sama istrinya. Untuk menyenangkan istri. Istri pun seperti itu, Bang. Anak dari tadi Bang kangen sama Abang. Mas, kirim SMS, Mas kata dia. Kapan kau pulang, Mas? Aku udah rindu nih. Padahal dia enggak rindu gitu kan. Padahal dia enggak rindu gitu. Ya, alhamdulillah. Lima menit lagi ya, Ma. Itu boleh. Bohong yang seperti itu boleh. Dan antum harus belajar. Kadang kala ada suami yang tidak pernah 10 tahun ngomong sama istrinya aku cinta kepadamu. Datang ke rumahnya, "Dek, aku sayang sama kau, Dek." Memang cinta itu butuh bukti. Tapi istri juga suka mendengarkan suaminya mengatakan kepada istrinya cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah cerita tentang Ummu hadis Ummu Zarra. Hadis um yang panjang tentang kisah suami istri. Rasul mengatakan aku untukmu seperti Abu Zarra kepada Ummu Zahra katanya. Aisyah mengatakan tidak Rasul, kau lebih baik daripada Abu Zarra kepada Umu Zahra. Nih, cinta ditambah cinta gitu. Maka itu penting kita pelajari. Kadang kala kaku mau ngomong sayang itu wis kaku. Karena wis tuwa kadang kala seperti itu. Ya, latihan sayang, cinta, sayang, cinta sampai rumahnya sayang gitu. Istrinya ketawa. Ha. Ah, ya latihan saya kiai awam. Nah, kemudian yang terakhir jemaah, yang namanya lautan itu tidak selalu tenang. Perahu yang kita bawa itu kadang-kala terombang ambing, ada ombak yang besar kadang-kala, kadang-kala ngantem menghantam karang. Ya, itu. Maka. Apa yang harus dilakukan? Suami istri perang di rumah. Ribut karena ada satu kesalahan. Yang dilakukan oleh suaminya. Umpamanya. Atau istri yang melakukan kesalahan. maka perlu main tarik ulur. Jadi ya. Main tarik ulur itu. Tau antum benang. Benang itu kan panjang gini. Karena gak ada benang nih. Benang. Benangnya istri, benangnya suami. Ketika terjadi pernikahan, benang itu diikat dari kedua ujung. Ini tali diikat. Ketika istri marah, maka suami harus ngulur. Ketika dia ngulur itu, benangnya istri sebenarnya dia ngulur juga sebenarnya. Faham? Karena lingkaran, benang itu sudah menjadi lingkaran. Kalau ditarik kemudian dilepas, maka dia akan terus jalan sebenarnya. Benang itu tidak akan putus, akan muter terus. Tapi kalau ditahan, si istri marah, si suami nahan, maka yang terjadi adalah putus benang itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya itu kadangkala bantah dan bantah itu haram hukumnya. Tapi namanya manusia biasa. Manusia biasa istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kadang-kadang dia itu ngomong sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan suara keras Semenya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Umar menceritakan hal itu istri si Nabi menyatakan itu terjadi di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika istrinya marah Nabi tidak membacakan ayat ar rijalu qawwamuna ala nisa Eh Kalau itu enggak Padahal ayat itu turun kepada beliau Tapi beliau ulur Pernah lagi marahan sama Aisyah, Aisyah sampai ngangkat suaranya. Abu Bakar As Siddiq masuk dengar nih suaranya Aisyah ngangkat suara kepada Rasul SAW, minta izin disamperin tuh Aisyah, mau dikasih pelajaran. Tapi oleh Rasul SAW ditutup tutupin. Masya Allah, ini mertua memukul anaknya sendiri, tapi Rasul menghalang-halangin. Sampai Abu Bakar sakit hati keluar dia, marah dengan Aisyah, Dia mengatakan, Aterfainah Sautaki. Kalau Rasulullah berani-beraninya kau ngangkat suaramu kepada Rasul Shallallahu Sallam, akhirnya keluar. Ketika Abu Bakar keluar, Rasul Shallallahu Sallam mula ini main tarik ulur. Eh, kau tadi enggak melihat? Aku sudah halang-halangi kau dari orang itu sehingga orang itu enggak bisa mukul kau. Liur dia, yatarobha untuk mengambil hatinya Aisyah. Bukan malah, oh kurang ajar kau sama aku. Jangan, begitu pula Ketika suami yang marah Ibu-ibu gak perlu dibantah suaminya kalau marah Jangan Suaminya lagi Ustaz anak ingin memberikan penjelasan ora usah. Dengarkan suaminya marah itu. Padahal Ustaz anak gak salah Dengarkan Karena kondisinya belum pas untuk Membantah Untuk memberikan penjelasan gak? Dengarkan aja ibu-ibu Sampai selesai dan katakan astagfirullah Wa atubulayah Anda minta maaf atas kesalahan itu Insyaallah ni rumah tangga akan jalan terus Suami marah Istrinya ngulur Istrinya marah Suaminya ngulur Insyaallah hidup ini akan menjadi Surga kita Rumah tangga kita Jadi surga kita Wallahu'alam sawab Itu yang bisa anda sampaikan Apabila yang anda sampaikan benar Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri anda sendiri Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu